Assalamualaikum Saudara Luun Berita Pagi edisi hari ini Kamis 25 April 2019 dibacakan Ardian Syah. Muhammad Ikram dikuburkan di Arjun Jempit hari Rabu. Cuaca di Loksmawe panas menyengat. Kasus pembakaran rumah oleh anak angkat sembilan korban resmi melapor ke Polres Langsa. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Jenazah Muhammad Ikram, mahasiswa asal Jempit Ajun, Kecamatan Darul Imara, Aceh Besar yang meninggal di Cairo, Mesir sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang, Aceh Besar. Pemulangan jenazah Muhammad Ikram dengan pesawat Garuda ikut didampingi pihak KBRI di Mesir yakni T. Amri Sulaiman dan Tengku Munzir, anggota keluarga mahasiswa Aceh atau KMA Mesir. Kedatangan jenazah langsung disambut keluarga dan sanak saudara almarhum serta warga yang telah menunggu dari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di Bandara Simbelang Pintang. Sementara pantauan serambinyis.com di rumah keluarga almarhum sudah disesaki oleh warga setempat serta warga dari desa lain. Almarhum dikebumikan di samping Masjid Babu Suluh, Jempit, Ajun, dan penggalian kuburan telah dilakukan warga mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dalam beberapa hari ini cuaca di Loksmawe sangat terik. Kondisi ini diprediksi akan bertahan hingga 3 hari ke depan. Sedangkan suhu maksimal mencapai 34 derajat Celcius. Hal ini disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Malikul Saleh Aceh Utara Nasron. Sedangkan kondisi ini bisa terjadi dikarenakan posisi matahari saat ini berada di sebelah utara Katilistiwa, ditambah lagi kondisi kelembapan udara yang kering. Dengan kondisi cuaca seperti saat ini, pihaknya menghimbau masyarakat bisa mengurangi aktivitas di luar ruangan dan memperbanyak minum air untuk menghindari dehidrasi. Sudarlun, 9 korban termasuk ayah angkat tersangkai di Irwansya alias Ondon, 28 tahun, pelaku pembakaran rumah warga Dusun Jawa belakang 1 Tanjung Putus, Kecamatan Langsa, Kota, Rabu 24 April 2019, resmi melapor ke pihak berwajib Polres Langsa. Insiden kebakaran besar yang menghanguskan sembilan rumah beton dan semi permanen di Tanjung Putus selasa sore ini murni akibat ulah tersangka Edy Irwansyah. Ia awalnya membakar kasur rumah orang tuanya Suardi 61 tahun, sehingga api dengan cepat menghanguskan rumah lainnya di pemukiman padat tersebut. Kasat teleskrim Ibtu Agung Wijaya Kusuma mengatakan, semua korban berjumlah sembilan orang pemilik rumah yang terbakar telah melapor kepada pihak kepolisian setempat. Kesembilan korban telah diambil keterangan oleh penyidik Polres Langsa di antaranya Suhardi, Ayah Angka Tersangka, Suhelmi, M. Jamin, Olha, Kuba, Lilik, Hendri, Herman, dan Yati. Kasa tereskrim menambahkan tim penyidik kini mempersiapkan berkas perkara dan termasuk keterangan para saksi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFFM. Sederlun Wakil Bupati Pidi Fadlullah TM Daud ST dirawat di Rumah Sakit Citra Citrahusa Sigli Rabu 24 April 2019. Wakil Bupati Pidi Lukasrius di kaki sebelah kanan. Cedera ini akibat tergelincir di sungai Alujuk kecamatan Manepidi, beberapa hari lalu. Alujuk merupakan lokasi wisata air terjun yang baru diketahui namun belum dibenahi. Belum ada sarana jembatan ke sana sehingga warga harus menyusuri sungai untuk tiba di lokasi. Termasuk wakil Bupati PD, Fadlullah TM Daud, meninjau lokasi wisata baru guna dikembangkan. Namun, saat menyeberang sungai melewati alur, ternyata ia tergelincir di batu hingga terluka. Darulun Komisi Pemilihan Umum mencatat jumlah petugas kelompok menyelenggara pemungutan suara yang meninggal dunia pada pemilu 2019 bertambah menjadi 144 orang. Komisioner KPU, Evino Ginting Manik, mengatakan... Angka ini bertambah dari jumlah sebelumnya 119 orang yang tercatat pada Selasa 23 April. KPU mencatat hanya di Provinsi Maluku Utara, daerah yang tidak ada petugas sakit ataupun meninggal dunia. Sementara Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang petugasnya paling banyak mengalami sakit yakni 191 orang, sedangkan Jawa Barat daerah dengan petugas meninggal dunia terbanyak yakni 38 orang. Evi menyampaikan, KPU masih mengusahakan santunan bagi keluarga petugas yang menjadi korban. KPU memastikan Kementerian Keuangan telah menyetujui santunan tapi masih mengkaji besarannya. Hingga saat ini besaran yang diusulkan 36 juta untuk yang meninggal dunia dan 30 juta untuk penyandang cacat serta 16 juta untuk luka-luka. Sudar Lundua Komisaris PT Garuda Indonesia Persero TBK menyoroti dugaan manipulasi laporan keuangan perusahaan 2018 Mereka tak setuju dengan pencatatan laporan keuangan perusahaan pada 2018 karena salah satu transaksi telah diakui sebagai pendapatan. Keberatan mereka sampaikan terkait kerjasama, penyediaan layanan, konektivitas dalam penerbangan. Dalam dokumen yang didapat oleh awak media tertulis bahwa dua komisaris ini, Khairal Tanjung dan Doni Oskaria. Keduanya merupakan perwakilan dari PT Trans Airways, pemegang saham Garuda Indonesia dengan kepemilikan 25,61 persen. Kerja sama itu dilakukan antara PT Mahata Airu Teknologi dan PT Citylink Indonesia terkait penyediaan koneksi WiFi. Dari situ perusahaan akan mendapatkan pembayaran dari Mahata Airu Teknologi senilai 239.940.000 US dolar. Pembayaran tersebut 28 juta US dolar di merupakan bagi hasil Garuda Indonesia dengan PT Sriwijaya Air. Dari Newsroom Serambi Tanjung Kormaik, berita pagi edisi Kamis 25 April 2019. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs internet www.serambifm.com Wala juga Twitter dan Instagram kami at Serambi FM. wassalam.